Hamba Allah ingin menanyakan tentang sering lewat banyak. Tentang menanyakan tentang menaruh saham kepada bank. Jadi bagaimana kiranya uang itu ada berkahnya bila kita menaruh uang saham di bank? Banyaknya bank begini Ibu. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita masih berkecimpung di dunia bank konvensional. Akan tapi harus kita ambil mereka dengan halus. Kita sudah ada bank syariah, itu upaya untuk mengislamkan bank Adanya bank syariah itu karena sebetulnya memenuhi tuntutan umat Islam yang benci kepada riba Sehingga tidak ingin di bank konvensional dibuatlah namanya bank syariah Jadi bank konvensional itu menurut bank syariah adalah bank kafir Kalau memang bank konvensional sama dengan bank syariah, kenapa harus ada bank syariah? Jadi yang mengeluarkan fatwa bank syariah, bank konvensional itu ada riba adalah bank syariah itu sendiri. Jadi bank syariah adalah yang mengatakan bahwa di bank konvensional itu karena ada ribanya, makanya ada bank syariah. Ini harus kita fahami. Banyak di antara teman teman kita yang di Bogor, yang di Jakarta yang ini, menangis setelah mendengar seperti ini, katanya, Lalu bagaimana saya masih berada di bank konvensional? Yakini dulu bahwasanya di situ adalah ada riba, baru minta kepada Allah agar dibudahkan nanti perlahan perlahan yang sudah masuk di dalamnya Allah bakal memberikan jalan ketahuilah keselamatan di akhir lebih penting perlahan pindah kepada bang syariah dan sebagainya kan bang syariah kata sebab ustaz masih banyak ah, enggak benernya banyak enggak benernya lah kan memang seperti itu tugasnya kiai dong yang benarkan jadi bukan malah ditolak mentah-mentah. Jadi tugas dia ulama meluruskan karena kita itu butuh kepada lembaga keuangan yang benar-benar menerapkan syariat Islam. Kalau ada kekurangannya perlu disempurnakan. Namanya itu usahanya manusia. Jadi perlu disempurnakan. Jadi kami mendukung adanya bank syariah. Karena bank syariah itu paling tidak komando besar-besaran bahasanya bank konvensional ada sesuatu. Ini, ini sudah lumayan iman itu. Baru kekurangannya di bang syariah ini Baru kita benahi perlahan Lain, Bagi orang yang sudah terjun di dalamnya Maka bercita-citalah Niatlah ya Allah Pindahlah aku ke tempat yang mulia ya Allah Oh Mulai dari semuanya Cepat kita pindah perlahan-perlahan Agar berkah Ini bagi yang belum Bagi yang sudah masuk Bagi yang belum ibu Total point Jangan sampai masuk bank yang bukan syariah jadi ada itu namanya modoroba. Ada nanti ibu menanam modal di situ, nanti ibu dapat bagian. Ibu menitipkan di situ dapat bagian. Insya Allah selagi di dalam bank syariah banyak bank syariah. Tidak usah kita sebut satu-satu. Di sini ada bank syariah, bank syariah, maksudnya bank syariah yang sudah paling pertama. Tentunya ya banyak bank syariah ya. Karena teman-teman kita dari bank syariah banyak. Kalau saya sebut satu, yang lain nggak disebut nggak enak. Nanti ya. Jadi bank syariah pokoknya bank syariah insyaallah selamat ya. Insyaallah selamat. Kalau ada kekurangannya memang diantara beberapa orang di bank syariah komunikasi kami dengan mereka tolong ini dibenahi. Ini dibenahi, ini dibenahi, ini dibenahi dan insyaallah pada waktunya nanti akan semakin sempurna. Jadi jangan di bangyang bukan syariah Bu ya. Ini diperbahayakan. Saya terlanjur nih bagaimana? Minta ampun kepada Allah. Segera ditarik perlahan, dipindah ke bank yang islami insyaallah Allah akan membimbing Anda, Allah akan memuliakan Anda semuanya.